Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah Wala ilaha illallah, wallahu akbar La hawla, wala quwata, illa billahil alihil al azim Pemirsa cahaya hati, kita akan lanjutkan kajian Kiat menghadapi persoalan hidup Sebelumnya kita membahas apa kiat yang pertama? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Mengapa? Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Dan mustahil setiap keinginan orang akan terkabul semuanya. Pasti ada yang tidak dikabulkan. Dan yang kedua apa? Kalau sudah terjadi harus ridho, inilah yang kita bahas hari ini Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah menaklirkan sesuatu bagi hambanya itu pasti yang terbaik Bagaimana supaya kita ridho menerima takdir, yang pertama kita harus tahu Bahwa tiada satu pun yang terjadi kecuali pasti diketahui Allah Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala-galanya. Allah tahu tidak masalah yang menghadap di kita hadapi? Allah. Allah tahu tidak beratnya hati ini? Allah. Tahu. Allah tahu jalan keluarnya? Allah. Jadi jangan pernah menganggap apa yang menimpa kita ini tidak diketahui Allah. Semuanya diketahui Allah yang Maha tahu segala-galanya. Yang kedua, kita pun harus tahu bahwa apapun yang terjadi itu sudah ada dalam lauh mahfudz di dalam kitab Allah surat Al-Hadid ayat 22 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba musibatin fil ardhi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dhalika alallahi Yasir Likaila ta'saw ala ma'fathakum Wala tafrohu bima Atakum wallahu La yuhibbukullamukhtalin fakhur Tak ada satupun musibah Yang menimpa Di bumi ini Maupun pada dirimu Kecuali sudah tertulis Dalam kitab lauh ma'fud Sebelum Allah mewujudkannya yang demikian itu mudah bagi Allah. Inna dzalikal Allahi yasir supaya kalian tidak terlalu berduka cita, pedih terhadap sesuatu yang luput darimu, dan tidak berbangga bangga diri dengan apa yang Allah berikan padamu. Allah Inna Allah layyuh ibukul lah Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga banggakan diri. Jadi kita harus tahu nih. Apapun yang menimpa kita Allah sudah tahu Apapun yang menimpa kita Tertulis Dan apapun yang menimpa kita Biiznillah Dengan izin Allah illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang terjadi Tanpa izin Allah Dan Allah maha baik Tidak pernah berbuat zolim Kepada hambanya Jadi pasti yang menimpa kita ini Udah pasti itu baik Walaupun pahit, getir, baik Jawab Pernahkah Allah berbuat buruk Kepada kita dalam hidup ini tidak. Jawab tidak. tidak pernah sama sekali Kalau Allah tidak suka sama kita Yang banyak dosa ini Udah tinggal disambar petir aja beres Atau gempa saja Dengan 50 skala Richter habis, 7 saja sudah tsunami Ya Allah maha baik oleh karena itu, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Ini pasti baik. Lalu kenapa sih bisa kita tertimpa? Bisa dua hal. Satu, memang sudah jadwalnya kita bakal digigit anjing misalnya. Sudah jadwalnya kita bakal ditimpa oleh Allah. Dan kayak jadwal ulangan. Nah ini baik, ulangan tuh untuk menaikkan Atau kita terkena musibah karena keburukan kita sendiri. Ingat uh, surat An-Nisa ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asbaka min hasanatin faminallah wama asbaka min sayiatin famin nafsik. Tidak ada satupun kebajikan karunia kecuali dari sisi Allah dan tak ada keburukan yang menimpa bala yang menimpa, bencana menimpa famin nafsi kecuali karena kesalahanmu sendiri nah kita mulai pikirkan terima dulu ini takdir yang ada ini pasti dengan izin Allah pasti Allah udah tahu pasti udah terukur oleh Allah pasti ini kebaikan dari Allah saya terima ya Allah terima dulu baru langkah selanjutnya yaitu sempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah ridhoi Terima takdir Allah sambil ikhtiar di jalan yang Allah ridhoi. Ridho kepada takdir, enggak boleh komplain, karena ridho enggak ridho tetap sama aja. Ya, Misalkan sakit, ridho sakit, enggak ridho sakit. Bedanya, kalau kita ridho kepada perbuatan Allah, Allah ridho. Nah, apa sih yang membuat orang sengsara? Satu, Orang sengsara ketika ada kejadian adalah dia tidak nerima. Saya tidak terima, saya tidak terima. Padahal kayak ilmu benjol kemarin. Jidat udah benjol, saya tidak terima. Gimana gak terima? Itu tanda terimanya udah jelas. Terima, takdir apapun terima. Yang kedua, kenapa orang menderita? Karena berburuk sangka. Allah tidak adil, kenapa ini menimpa saya? Itu udah buruk sangka tuh kenapa orang lain enggak kenapa saya begini kenapa teman-teman saya tidak dapat jodoh saya enggak dari five angel, lima dari cuman satu saya enggak itu sudah seudan padahal Allah pasti punya rencana sendiri enggak boleh seudan yang ketiga kenapa orang menderita karena kurang syukur ilmu jerawat ingat nah, dia ada jerawat di hidung dia lebih sibuk ya Allah kenapa hidung saya berjerawat harusnya dia bersyukur jerawatnya lebih kecil dari hidungnya benar adakah jerawat yang lebih besar dari kepala coba jerawat di sini. kenapa kita sibuk dengan jerawatnya kan harusnya Alhamdulillah hidung saya kumplit mata kedip alis telinga oh ini masih utuh nah orang menderita pasti fokus kepada jerawat bukan fokus mensyukuri yang tidak ada jerawatnya Kan untung jerawatnya di hidung enggak di item-itemnya mata, ya. Allah. Gimana kalau jerawat di item-item mata kan repot. Alhamdulillah. Jadi kalau ada kepahitan, jangan fokus kepada pahitnya, tapi harus fokus kepada tidak pahitnya. Contoh sakit gigi. Sakit gigi sabar atau syukur? Nah, bingung ya. Nyebut sabar takut salah, nyebut syukur takut sakit. Gini, gigi yang sakit berapa? Satu, nah itu ya kan luar biasa Ada tahu kan sakit gigi itu sakit yang paling dramatis Ya, pemirsa sakit gigi itu sakit yang dramatis Udah sakitnya luar biasa, jarang ada yang nengok Itu masalahnya Kalaupun nengok, ngirim jambu batu, malah jengkel ya gak? Karena makin sakit Nah, yang sakit, sabar Yang tidak sakit, berapa banyak itu gigi? Berapa sih gigi kita semuanya? 64? 24 itu buat yang ompong tuh Nah yang sisanya tidak sakit syukur Lidah tidak sakit syukur Mata tidak sakit syukur Jauh lebih banyak yang harus kita syukuri Daripada kita lebih sedih kepada yang sakitnya Benar? Jadi hari ini Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah untung satu Begitu Karena kalau semua sakit menderita. Nah hadirin, tiga orang itu sengsara karena kurang syukur. Kayak ada orang yang sebel ke kita, satu orang. Yang senang, sayang ke kita, lima belas orang. Kenapa mikirin yang satu? Kita suka banyaknya terjebak seperti itu. Yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita menderita? Karena kita kurang sabar kita selalu ingin cepat selesai ini udah pernah kita bahas waktu yang lalu segala sesuatu ada waktunya deh kalau belum waktunya lahir bayi jangan dipaksain belum jadi benar? latihlah diri kalau lagi gulitanya malam jangan sibuk ngarep-ngarep cepat pagi karena pagi itu ada saatnya kalau lagi gulita malam perbanyaklah tahajud <tuh> Maaf Perbanyak <tuh> tahajud Perbanyak sholat Sholawat, tobat, munajat Insya Allah gelap malam itu enak Pagi datang pada waktunya itu barokah Jelas ya Jadi kalau nanti episodenya lagi digilir oleh Allah Dapat kesulitan, kepahitan Tenang aja Ada waktunya Ada waktunya Dan yang kelima Kenapa orang itu menderita karena dia malas menyempurnakan ihtiya Makanya kalau nasib jadi bubur Terima Langsung sibuk cari cakwe Ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seri, bawah goreng Jadi bubur ayam spesial Iya kan Jadi kita merasakan sesuatu yang Boleh jadi awalnya kecewa Tapi ujungnya kenikmatan yang sangat besar Adik-adik dan pemirsa kita harus sangat siap hidup ini berwarna. Kalau ingin indah, ya. Ada puji, ada caci. Gak apa-apa, gak ada yang bahaya. Pujian tidak bahaya, cacian tidak bahaya. Karena hanya getaran udara. Yang bahaya itu apa? Salah menyikapinya. Ketika dipuji, wah kamu cerdas. <gay -attend> ini belum seberapa. Gagal dia menghadapi pujian. Weh, kamu blow on, kurang ajar lo. Dia gagal menghadapi cacian. Padahal dua-duanya apa sih? Puji, caci, ember jatuh sama. Hanya getaran udara, benar? Coba. Oh, Ade pinter. Jadi nambah pinter? Enggak juga, ya. Wih, cakep. Nambah cakep? Enggak. Wih, awet muda. Jadi awet? Enggak juga. Aduh, Bapak, lama-lama tambah lama tambah, tambah muda? Mustahil, ya enggak. Mana ada tambah lama tambah muda? tapi udah dasar senang pujian, malah cengar cengir masa? mustahil gak ada orang tambah lama tambah muda, benar? Nah, jadi kita jadi gembira, bangga sebetulnya bukan karena pujiannya tapi karena rasa diri kita yang senang dipuji siap? ada yang muji, pernah ada yang muji? pernah ada yang nyaci? Ah, gak usah takut, itu hanya episode, dua-duanya baik Dipuji baik, dicaci baik kalau benar menyikapinya Puji, caci dua-duanya jelek Kalau salah menyikapinya Sehat, sakit Pernah sehat? Pernah sakit? Ya nikmati saja Kenapa sih Allah bikin penyakit? Ya suka-suka Allah Mungkin kita dengan sakit mau digugurkan dosanya Mungkin supaya kita ketemu jodoh Mungkin supaya dapat ilmu tentang ilmu sehat Kadang-kadang harus sakit dulu, kita belajar, oh ternyata di sentri ini akibat banyaknya kuman, tangan gak dicuci. Belajar tentang kuman. Jadi Allah mendatangkan sakit itu pasti banyak kebaikan. Benar? Mungkin selama sakit kita jadi tahu ada kawan yang sangat setia. Yang dia punya roti, dia gak makan, dikasihkan ke kita. Yang kalau kita cuciannya gak perlu, dia yang cucikan. Oh, saya sakit, saya bisa melihat kesetiaan seorang teman banyak hikmahnya sehat, sakit dipuji, dicaci, apalagi senang, susah pernah senang? pernah susah? pernah atau sering? Sering. Nah, sering atau rutin punya uang, tidak punya uang benar? jangan kaget kalau ada kalanya kita dibuka kata, jeki gampang kemarin gak tahu apa-apa, datang tamu eh malah ngasih air loji, benar? Ya tahu baterainya habis ya udah enggak apa-apa. Biasa gembira sedih, ketawa nangis, senang susah dideketin dijauhin, ketemu pisah itu hanya warna. Just color. Bukan color, color ya. Itu hanya warna kehidupan. Siap nih menghadapinya? Siap. Apa rumusnya? Ha am. Apa itu? Hadapi ayati nikati. Yang jangan itu KKN apa Korupsi Korupsi, nepotisme Yang harus itu HHN Hadapi, hayati, nikmati Hadirin, kita mau lari dari takdir juga gak bisa Mau lari kemana? Lebih baik hadapi saja hidup ini Ya Terima takdir yang ada Sambil ikhtiar ke takdir lain yang lebih baik tidak lulus sekolah, terima episode yang ada sambil gigi belajar kita cari ilmu lebih banyak nanti Allah ngasih takdir yang lain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad <coughs> Allahumma salli wa salli mubarak ala sayyidina Muhammad <coughs> wa ala alihi wa ashabihi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin la hawla wa la illa billah Duhai Allah tiada daya, tiada upaya kami kecuali engkau yang menguatkan Wahai Allah apapun yang engkau kehendaki pasti akan terjadi tanpa terhalangi Apapun yang tiada engkau kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun seluruh makhluk mengingini Ya Allah hujamkan di hati kami agar kami hakul yakin terhadapmu ya Rabbi Sehingga kami tidak pernah meminta pertolongan selain meminta darimu kami tidak pernah menghiba, kecuali menghiba padamu. Golongkan kami menjadi orang yang selalu berbaik sangka dengan takdirmu. Yang selalu merasakan indahnya semua ketentuanmu. Golongkan hati ini hati yang selalu ridho, ya Allah. Menerima ketetapanmu. Dan bimbing agar kami senantiasa sempurna ikhtiar di jalanmu. Wahai Allah yang maha menatap, indahkan hidup kami dengan selalu dekat denganmu. Putuskan segala cita-cita kami selain cita-cita ingin dicintai oleh-Mu. Ingin ridha-Mu. Ingin selalu dekat dengan-Mu. Ingin bisa pulang berjumpa padamu. Jangan biarkan, Ya Allah, kami memiliki hati yang busuk. Jangan biarkan kami memiliki akhlak yang buruk. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa kalban khosian. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhat Wa taubatan qoblal maut Wa rahmatan inal maut Wa magfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi saqaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Wa na'udzubika min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah tawakina azabannan Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin salasir. Alhamdulillah para pemirsa Semoga kita termasuk orang yang selalu menikmati Apapun yang Allah lakukan Karena Allah Maha Adil Tidak pernah zolim Yang zolim adalah kita Menzolimi diri kita sendiri Semua perbuatan Allah pasti baik Yang jelek adalah buruk sangka kita Tidak ridho kita tidak syukur, tidak sabar, dan tidak ikhtiar. Semoga Allah yang maha menatap semakin memuliakan kita dengan indahnya akhlak kita menyikapi episode apapun dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.